Tiba, kita lanjutkan <tuh> pelajaran yang berikutnya kata Musonif di sini alamatul ikrobi tanda-tanda ikrob tanda, -tanda ikrob secara garis besarnya itu terbagi dua ada yang alamatun asli yatun. ya ada yang dia itu tanda dari tanda-tanda ikrob asli induknya. Faham? yang kedua alamatun fariyatun ada yang dia tanda iqrob namun sifatnya furu cabang ya bukan asli dari tanda iqrob dan ingat ya kalau kita berbicara iqrob berarti kita berbicara tentang sebuah kata yang harokat akhirnya itu bisa berubah ya Karena nanti ada ikrof, ada mukrof. Om, kalau ikrof itu berkaitan dengan harokat dari doma ke fathah, fathah ke majrur, ke jir misalkan, ke kasroh, itu namanya ikrof. Tapi kalau mukrof itu zat dari isimnya. Makanya ada istilah isim mu'rob, bukan isim Ya, Jadi kalau dikatakan mu'rob, i'rob, pahami, itu berarti berkaitan dengan perubahan harokat. Kalau dikatakan mu'rob, berarti berkaitan dengan zat isimnya. Seperti misalkan kita ambil contoh, kita bun. Kita bun, kalau ditanya mana i'robnya, berarti harokatan tanwinnya itu dua doma itu. Kalau ditanya mana mu'robnya, berarti hurufnya itu, apa katanya tersebut, yaitu kitabun itu. Mah -mah. Jadi bedakan antara i'rab dan mu'rob. Ada bina, ada mabni. Kalau bina, itu dari harokat yang tidak bisa berubah-ubah. Kalau mabni, itu keadaan isim yang harokatnya tidak bisa berubah nah sekarang kita membahas masalah ikrof berarti kita membahas tentang masalah harokat yang bisa berpindah-pindah dari fathah dari domma ke fathah fathah ke kasroh atau kasroh ke sukun misalkan itu namanya ikrof nah secara garis besarnya dia ada dua ada yang asli ada yang furo ya awalan yang pertama al alama tuh al asliya yaitu tanda asli dari sebuah ikrof Tanda asli dari sulwah i'rab itu terbagi empat. Yang pertama ad-dhammatu dengan dhamma, yang kedua dengan al-fathatu dengan fathah, yang ketiga al-kasratu dengan kasrah, yang keempat dengan as-sukunu dengan sukun. Paham? Sekarang kita lihat ad-dhammatu al alamatun liraf'i arba'ati mawadhi'ah. Dhamma itu adalah tanda untuk rofaknya sebuah kata. ya, Untuk tanda rofak. FI ARBA'ATI MAWADI' Pada empat tempat. Jadi kalau harokat dommah. Itu adalah harokat yang dimiliki oleh sebuah kata. Yang berada dalam keadaan rofak. Dan sebuah kata yang berada dalam keadaan rofak. Menggunakan harokat dhommah itu hanya empat tempat. Yang pertama al-ismu al-mufradu. Ya pada isim mufrad. Yang kedua jamut taksir pada jamaat taksir. Yang ketiga jamul mu'annas salimu pada jamaat mu'annas salim. Yang keempat fi'il mudhari yang Huruf terakhirnya tidak bersambung dengan sesuatu apapun. Di sini tidak bersambung dengan sesuatu apapun. Bisa jadi dengan Af'alul Khomsa. Atau tidak bersambung dengan Nun Tauqid. Karena kalau Fi'ilmud Darih bersambung dengan Nun Tauqid. Di akhirnya Yadribu menjadi Yadribanna. Maka Fi'ilmud Darih di situ berada dalam keadaan Mabnih. Paham? Dia berada dalam keadaan mabni kalau bersambung dengan nun nuntokid. Jadi, fi'il mudhari yang diinginkan di sini adalah fi'il mudhari yang bukan golongan af'alul khamsa dan juga tidak kemasukan tidak bersambung dengan nun taukid yang sakila atau yang khafifah. Kemudian setelah itu syaratnya untuk fi'il mudhari walam yusbak binasibin walajazimin Fi'il mudhari tersebut tidak didahului oleh amil nasab dan tidak didahului oleh amil jazm. Karena nanti kalau kemasukan amil nasab, dia berarti dalam keadaan nasab fi'il mudhari ini. Kalau kemasukan amil jazm, dia berarti dalam keadaan jazm. Sedangkan dhamma ini adalah tanda untuk rofa. Ya. Seperti contoh lihat sa safaru at-thalibu, ini isim mufrad. Safaru at-tullabu, ini jamak taksir. Jamul kila atau jamul kasrah. baru disetor, sudah. Ya, ada empat tempat ya, domma. Dan ingat, domma ini adalah tanda yang bisa berserikat, bisa masuk pada isim, bisa masuk kepada fiil. Makanya di sini contohkan ada contoh isim, ada contoh fiil. Oleh karena itu diambilkan kesimpulan nanti, domma ini adalah tanda ikrob yang asli yang sifatnya bisa berserikat, tidak khusus. Karena nanti ada tanda ikrob yang asli, dia itu bisa eh dia itu hanya khusus masuk pada isim dan juga ada yang khusus masuk pada fiil. Adapun domma ini tanda yang berserikat. Kemudian seperti contoh yang jauh almu orang yang bersungguh-sungguh itu berhasil yan jahufil mudhari pertama huruf terakhirnya tidak bersambung dengan sesuatu apapun bukan dari golongan afalul Khomsa tidak bersambung dengan nun paukit yang khafifa atau yang sakilah tidak kemasukan amil jazm dan tidak kemasukan amil nasab maka dia dirafakkan dengan dhamma jadi ingat dhamma tanda rafa itu pada empat-empat yang kedua adalah al-fathatu fathah ya alamatun linasbi fathah ini adalah tanda untuk nasabnya sebuah kata maksudnya apa kalau ada sebuah kata yang memakai harokat fathah maka diambilkan kesimpulan kata tersebut sedang berada dalam keadaan nasab ya kata tersebut sedang berada dalam keadaan keadaan nasab Fi salasatu mawadhi fathah ini menjadi tanda nasab pada tiga tempat. Yang pertama al-ismu al mufrodo isim mufrad ya pada isim mufrad. Seperti akrama tariqun ad-daifa Yaitu Torik telah memuliakan Ad-Duif, yaitu seorang tamu. Atau yang kedua dia masuk pada jamataksir, ya. Contohnya seperti Akroma Torikun Ad-Duifah, yaitu Torik telah memuliakan banyak tamu, ya. Yang ketiga, al fi'lu al mudhari allazi bi akhirih syai'un wa bi adati nasbin. Yang ketiga adalah fi'il mudhari yang tidak bersambung dengan sesuatu apapun di akhirnya, di huruf terakhirnya dan fi'il mudhari tersebut didahului dengan adawatun nasbi, didahului dengan adawatun nasob Dengan amil amil nasab. Ya, itu tempat yang ketiga dan ingat tidak, didahul, tidak bersambung dengan huruf terakhirnya sesuatu apapun itu bukan bersambung dengan wawul jamaah alif husnain atau yaul mukhatabah dan tidak bersambung dengan nun yang khafifah atau yang tsaqilah paham kemudian dia didahului dengan amil nasab maka tanda nasabnya dengan fathah ya tanda nasabnya itu dengan dengan fathah kalau bersambung dengan alif alif husnain wawul jamaah atau ya mukhatabah Tanda nasabnya nanti dengan. Hadfun nun. Kemudian. Kalau dia bersambung dengan nun taukit. Maka nanti fi'il mudari nya mabni alal. Fathih. Fi'il mudari mabni kalau bersambung dengan. Nuntaukit. Mau yang khafifa ataupun yang sakilah. Contohnya seperti. Lan yafu kasulun. Ya. Orang yang malas itu. Tidak akan berhasil. Ya. Tidak akan beruntung. Paham? Jadi, ketika ada seseorang yang malas dalam belajar, misalkan dalam menuntut ilmu, dia tidak akan bisa berhasil. Ya, berapa tahun pun yang dia lewati waktunya, ya keadaannya selalu seperti itu. Tidak akan bertambah dan tidak akan bisa mendapatkan ilmu. Yang selanjutnya, al-kasrotu dan ingat fathah ini termasuk tanda yang mustarika, tanda yang sifatnya bisa berserikat antara isim dan fiil. Yang berikutnya kasro adalah alamat untuk tanda untuk jernya sebuah kata. Jadi sebuah kata itu dalam keadaan jern, tanda aslinya itu menggunakan kasro. Ini pada fi salasati mawadi pada tiga tempat. Yang pertama, al-ismu al-mufradu, pada isi mufrad, seperti Salam tu al-talib, saya mengucapkan salam kepada seorang talib, kepada seorang murid. Atau yang kedua, pada jamut taksir, seperti Salam tu al-talib, saya mengucapkan salam kepada banyak talib. Kemudian yang ketiga, jamul mu'annasi salimu, pada jamah mu'annas salim, seperti Salam tu al-talibat. Dan ingat, Kasroh ini termasuk tanda yang khusus hanya pada isim saja. Fiil tidak bisa menerima tanda kasroh secara asal. Ya, secara asal fiil tidak bisa menerima tanda kasroh. Lain kalau nanti misalkan huruf huruf ilahnya dibuang ya, baru dia kasroh itu lain. Ya. <tuh> Kemudian ini masih mudah as-sukunu sukun termasuk tanda asli alamatun lil jazmi fi halatin wahidatin ini termasuk tanda untuk jazmnya sebuah kata dan dia hanya pada satu keadaan dan ini termasuk tanda yang khusus masuk pada fiil ya khususnya masuk pada fiil mudhari jika al fiilu shahih akhir apabila fiilnya itu termasuk dari fiil mudhari yang shahihul akhir ya bukan mutal akhir kemudian shahihul akhir dia diawali dia kemasukan dengan amil amil jazm ya seperti zuhairun lam yaktub zuhair itu tidaklah dia menulis dan ini ada ya, fi'il mudhari kalau sudah kemasukan lam amil jazm maka makna yang ada pada fi'il mudhari itu kembali ke makna madi. Jadi perbuatan menulisnya Zuhair itu di waktu lampau itu tidak dia lakukan. Ya, bukan bermakna hal juga bukan bermakna istiqbal. Sekarang lihat di bawah ini ada sebuah judul tentang tanda-tanda asli alamat-alamat e -alamat asli yang dibuatkan oleh Musonif biar lebih mudah dalam memahami ya yang pertama naul e jenis e-rab arafu di situ ada thoma yustakhdamu fi al ismi wal fi alfiili Digunakan untuk isim dan fi'il. Jadi doma ini tanda yang berserikat bisa masuk pada isim. Dan juga bisa masuk pada fi'il. Contohnya seperti attolibu yan jahu. Seorang pelajar itu yan jahu. Dia itu berhasil. Maudi ul istishad. Yaitu syahidnya. Dari contohnya attolibu dalam keadaan rofa dengan doma. Yan jahu dalam keadaan rofa juga dengan doma. Baik, perhatikan. Yang kedua, annasbu al al-alamat al-asliyah tu, tanda aslinya adalah al-fathatu dengan fathah. Yustakhdamu fi. Dapat digunakan pada isim dan fiil, jelas fathah itu termasuk tanda yang berserikat. Bisa masuk pada isim dan juga bisa masuk pada fiil. Seperti innal muhmila lan sesungguhnya orang yang Menggampangkan muhmid orang yang menganggap remeh sebuah perkara, menganggap remeh ketika belajar dan yang lainnya itu tidak akan bisa berhasil. Almuhamilah sahidnya almuhamilah isim dalam keadaan nasab dengan fathah, yanzjah juga dalam keadaan nasab dengan fathah. Kemudian aljarro tanda jar tanda aslinya adalah dengan kasroh, bisa digunakan pada isim saja. Seperti salam tu ala ta'arikin. Syahidnya adalah ta'arikin dalam keadaan jair dengan kasroh. Kemudian al-jazmu. Jazam as-sukun. Dengan sukun. Yustah fil fi'li. Digunakan pada fi'il. Contohnya seperti lam yaktub. Syahidnya adalah yaktub. Itu jelas. Yang kedua, al-alamatu -ala, al al-fariyyatu. Tanda yang sifatnya furu Cabang. Bukan asli. Ya. Kata Musanif di sini. Iza la yumkino isti'amalu al-alamati al-asliyati ta'ti al-alamati al-fariyyata. Ya. Lita kunah. Na ibatan anil asliyati Ka'antanuba Al-alifu ani dummati fil musanna mislu jaa'a at-thalibu menjadi jaa'a at-thalibani Sekarang tanda yang furu Kata Musonif di sini apabila tidak tidak bisa atau tidak memungkinkan untuk menggunakan tanda yang asli. ya, Apabila tidak bisa memungkinkan. Penggunaan tanda asli. Ta'ti. Maka engkau mendatangkan. Al-alamati. Yaitu sebuah, uh, beberapa tanda. Al-far'iyah. Yang sifatnya furuk. Maksudnya apabila kita tidak bisa menggunakan tanda asli. Maka bisa kita datangkan, kita gunakan tanda yang sifatnya furuk dari tanda asli. Kenapa? Lita kuna na'ibatan anil asliyati. Agar tanda yang furuk itu, isimnya ka'na ya kunu kembali ke al-alamatu al Supaya tanda yang furuk itu bisa menggantikan tanda yang asli. Ka'antanuba al-alifu anid-dommah. Seperti alif yang menggantikan dari dommah. Asalnya tanda rofa itu menggunakan dommah. Namun apabila ada sebuah kata. Yang dia tidak bisa menerima dommah sebagai tanda rofa. Maka kalian boleh mendatangkan tanda yang sifatnya furu. Di antaranya alif. Alif itu bisa menggantikan dommah. Fil musanna pada isim musanna. Jadi apabila kalian mencoba. Ada sebuah isim. Misalkan isim musanna. Dalam keadaan rofa. Kalian ingin memberikan harokat dommah. Dia tidak bisa menerima harokat dommah. Maka solusinya kalian harus datangkan tanda yang sifatnya furu. Yang pertama datangkan alif karena alif ini termasuk tanda yang bisa masuk pada isim musanna. Seperti ja atau libu telah datang seorang tulip. Di sini isim mufrod bisa menerima dhamma. Namun ketika kalian menjadi, buat menjadi musanna di situ isim musanna tidak bisa menerima dhamma sebagai tanda rofa. Maka Domma itu harus kalian ganti dengan tanda yang furu, maka menjadi ja atau liba Telah datang dua orang pelajar. Ya itu kata beliau. Dan ini insya Allah masih poin yang mudah karena sudah pernah kita lalui dalam pembahasan muktarob. Sekarang kata beliau ma yadumu Ya apa saja yang bisa menggantikan domma sebagai tanda rofa? kan asalnya tanda rofa itu menggunakan doma sebagai tanda asli. Sekarang misalkan kalau doma nggak bisa digunakan, penggantinya itu naibnya itu siapa saja. Yang pertama al wawu Wawu bisa menggantikan doma untuk tanda rofa fil, fil asma'i as-sita pada asma'ul sitah. ya atau kalau kita sebut dengan asma'ul khomsa, wajamul muzakkar salim dan juga pada jamak muzakkar salim. Jadi apabila isimnya adalah asma'us sitah atau asmaul khamsa dan isimnya adalah jamak muzakkar salim maka tanda rofaknya itu menggunakan waw sebagai pengganti dari dhamma. Kemudian al-alifu ya? Al-alifu fil musanna Alif pada isim Musanna. Yang ketiga. Subutun nuni fil af'alil al-khumsati. Dengan meruf, apa, menetapkan nun pada af'alul khumsah. Ya. Yadribuna yadribani atau yadribna. Dengan menetapkan nun pada af'alul khumsah. Faham? Jadi tiga tanda ini adalah tiga tanda yang bisa menggantikan doma dari tanda rofa. Dan tempatnya masing-masing ada. Kalau kalian ingin ganti menggunakan waw hanya pada dua tempat. Pada Asma'us Sita dan Jamak Muzakkar Salim. Yang kedua, kalau kalian ingin ganti menggunakan alif, maka hanya pada isi Musanna. Yang ketiga, kalau kalian ingin menetapkan nun, nunnya itu ada, yaitu pada af'alul Khamsah. Kemudian yang selanjutnya Ma'adu Mu'anil Fathati, yang dapat menggantikan fathah dari tanda nasab. Ya, apa saja yang bisa menggantikan fathah pada tanda tanda nasab. Yang pertama, al-alifu fil asma'i sita. Yaitu pertama dengan alif pada asmaus sita. Yang kedua, al-ya'u. Dengan menggunakannya fil musanna wa jam il salim. Ya, ya, itu pada isi musanna dan jama' muzakkar salim. Kemudian yang ketiga, al-kasratu fi jam il mu'annasi salim yaitu kasroh pada jamaat muannas salim tanda nasabnya jamaat muannas salim itu menggunakan kasroh yang keempat hadfun nun fil af'ali al khumsah yaitu dengan membuang nun pada af'alul khumsah dan ini juga ananggap sudah perkara yang sangat ma'ruf Ini yang mau diperhatikan ini ada fawaidnya tentang masalah asma ushita ya musanif di sini kalau dalam kitab-kitab yang lain kan disebut dengan nama asmaul khomsa namun sebagian para ulama nuhath menamakan dengan asma ushita sehingga kita jangan jangan tidak mengetahui istilah ini gitu sehingga kalau misalkan ada saudara yang saudara kita yang lain mengatakan ini asma ushita kalian mengatakan ini asmaul khomsa berarti kalian ada satu yang tidak kalian ketahui dan dia ada satu yang dia ketahui tambahannya adalah han ya han itu adalah tambahan untuk menjadikan asmausita nunnya disukun ya jadi abun ahun hamun zu fu sama han ya han itu termasuk bagian dari asmausita Dan ingat Han itu Adalah kinaya ya Penggunaan untuk Penggunaannya itu untuk menunjukkan sebuah kinaya, sebuah penggunaan untuk menunjukkan tentang aurat laki-laki atau aurat wanita. Ya, itu diantara fungsinya. Jadi ada abuka atau abun, ahun, hamun, zu, fu, sama han. Yaitu termasuk bagian dari asma usita. Kemudian yang selanjutnya mayadumu anil kasroh sesuatu yang dapat menggantikan dari kasroh yaitu aliyau fil asma isitati ya pada asma usita wa fil musanna dan juga pada isi musanna wa fi jam ilmuzakkar salim dan juga pada jamak muzakkar salim ini juga sudah bisa kita fahami, ya. Asmaul sita, kalau tanda nasabnya nanti menggunakan tanda jernya, tanda kas, tanda jernya atau iya tanda jernya ya menggunakan ya. Isimusanna juga menggunakannya, Jama muzakkar salim juga menggunakannya. Kemudian yang kedua, al fathatu fil asma'i al mamnui min asorfi. Yang bisa menggantikan kasroh dari tanda jern adalah fatha, tapi ini hanya pada isim mamnu min asorfi saja. Ya, hanya isim mamnu' minas yang tidak boleh eh, yang boleh menggunakan fathah sebagai tanda pengganti dari Kasroh Kemudian ma yang diummi sukun yang dapat menggantikan dari sukun. Yang pertama, hadfu harfil illati fil fi'li al-mudhari' al-muqtal akhir. Yaitu dengan cara membuang huruf illah pada fi'il mudhari' yang muqtal akhir. Jadi apabila fi'ilnya fi'il mudhari' muqtal akhir Maka ketika dia dalam keadaan jazam, tanda jazamnya itu dengan membuang harful illah. Da'a yada'u. Kalau dia dalam keadaan jazam, lam yada'u. Waunya dibuang. Ya, waunya dibu dibuang. Kemudian, Hadfun nuni fil af'ali al-khomsa. padangan membuang nun pada af'alul khomsa. Ya. Dengan membuang nun pada af'alul khomsa yadribuna menjadi lam yadribu ya nunnya dibuang nunnya dibuang kemudian wal alamatul fariyatu taqofi sab'ati abwabin dan tanda-tanda yang furu itu terletak pada tujuh bab ini ringkasannya lagi ya jadi tanda-tanda furu yang tadi kita sebutkan baik menggunakan Ya menggunakan wau, menggunakan alif atau menggunakan fathah. Itu kalau diperinci itu hanya terletak pada tujuh tempat saja. Yang pertama al musanna pada isi musanna, yang kedua jam jamul muzakkar salim jamah muzakkar salim, yang ketiga jamul muannas salim jamah muannas salim, yang keempat al asmau al khomsatu. Ya, beliau pindahkan jadi asmaul khomsa lagi ya. Atau yang kelima, al-af'alu al-kham satu, fi'il-fi'il yang lima. Kemudian yang keenam, al-fi'ilu al-mudhari'u al-mu'talul al akhir Pada fi'il mudhari yang mu'tal akhir. Yang ketujuh, al-mamnu'u minas-sorfi. Iaitu, pada mamnu'u minas-sorfi. Tega, anda cukupkan dulu. Pertemuan berikutnya nanti kita lanjutkan kembali membahas tentang poin-poin dari tempat-tempat yang bisa menggantikan dari tanda-tanda furo, ya musanna, jamak muzakkar salim, jamak salim. Nanti dibahas. Kemudian setelah itu apa saja syarat-syaratnya. Kalau misalkan ingin dibuat perkara tersebut. Baiklah kita cukupkan subhanallahumma rabbana wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.